bareng bersama Pak Sopati muda luar biasa dan juga terima kasih kepada teman-teman yang dari Korea ada Ramayana ada Max Pro Soting siapa dia kalau bukan Arlida Putri Kupala pa. Moramo to.